Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah bin na'matihi tatimmu s-salihat Wa salatu ala nabiyna Muhammadin Wa alihi وأصحابه ومن اتبأ هدى إلى يوم المعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدام اللسان يفقه قولي اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن معاشر الأمهات برا أبو يوسف كليان أخوات في الدين رحماني رحمكم الله Alhamdulillah Wasyukrulillah Pada pagi hari ini Tentunya dengan izin Serta takdir dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita dikumpulkan Kita berada di salah satu Daripada taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ada di atas muka bumi Yaitu Baitullah Berada di salah satu daripada taman syurga Allah Ta'ala Yang ada di atas muka bumi Yaitu majlis ilmu Sebaik-baik tempat Yang ada di atas muka bumi Yaitu Baitullah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa Menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu mendapatkan hidayah dan taufiq Ilmu-ilmu yang bermanfaat Serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim Alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi hari ini, tentunya semuanya tidak akan keluar daripada catatan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk bagaimana Posisi majelis pada pagi hari ini yang sebenarnya di luar daripada prasangka dan duga kami, karena kami terbiasa di Jakarta untuk kajian ummahat, untuk memberikan keleluasaan yang penuh kepada para ummahat untuk duduk posisinya dan juga yang lainnya dan agar juga bisa lebih mudah bagi ummahat untuk bisa melakukan ataupun hal-hal yang lainnya yang tidak mudah menjadi pandangan bagi para narasumber tentunya sehingga kami terus terang ketika tadi melihat posisi Majlis Ummahat di Imam Ash-Syafi'i kami tadi mengusulkan ke Panitia untuk bisa dikondisikan sebagaimana kami sudah membiasakan di Jakarta terus terang yang kedua yang juga kami cukup bertanya tadi ke Panitia Kenapa harus menggunakan kursi di dalam masjid? Kenapa harus duduk di atas kursi di tempat dimana yang digunakan sujud untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau di gedung atau dimungkin di tempat di luar masjid Masih agak sedikit menerima hati kami Terus terang Kami sangat kaget sekali Dan kami sudah berikan masukan ke panitia mudah-mudahan Ini yang terakhir kalinya Untuk menjadikan masjid atau menempatkan masjid Kursi Karena Sebagai bentuk penghormatan kita kepada tempat sujud Yang digunakan sujud Selayaknya kita juga harus bisa memberikan haknya Yang tepat dan benar Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian Para ummahat walaupun mungkin nanti ada beberapa ibu-ibu yang misalnya harus juga menggunakan kursi tapi bisa diposisikan di tempat yang sifatnya khusus karena di dalam sholat pun juga bisa menggunakan kursi bagi mereka yang diberikan toleransi untuk menggunakan kursi mudah-mudahan masukan ini baik buat DKM Pengurus kajian dan juga para ummahat Untuk bisa menerima dengan lapang dada Untuk juga bisa memberikan keluasan Dari hati yang paling dalam Tidak lain dan tidak bukan Yaitu selain untuk menunjukkan Bagaimana tentang karakter daripada majelis taklim kita Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan yang kedua untuk menunjukkan bagaimana kita Ahlus Sunnah memberikan hak dan juga penghormatan terhadap Baitullah semulia-mulianya tempat yang ada di atas muka bumi adalah Baitullah mudah-mudahan ketika kita bisa memberikan haknya sepenuhnya tempat yang dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan Allah ta'ala menjadikan kita semua daripada hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan niat tulus kami ini dan juga usulan kami ini bisa diterima oleh semua pihak dengan tidak ada tujuan ataupun juga tendensi-tendensi yang lainnya tulus keluar dari dalam hati kami Dan mudah-mudahan Yang kami sampaikan ini Mudah-mudahan ikhlas Karena Allah Dan mudah-mudahan Dari semua pihak Bisa menerimanya Dan kurang lebih mohon maafnya Ibu-ibu sekalian Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Pada pagi hari ini InsyaAllah Kita akan sama-sama kaji, belajar bersama dan kita akan ikuti bersama Satu materi, tema yang sangat bermanfaat Yang sangat luar biasa Diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah Walaupun sifatnya pada pagi hari ini Yaitu khusus bagi seorang muslimah Secara umum di dalam agama Islam Tuntunan, panduan, apapun bentuknya Walaupun yang sifatnya khusus seperti wasiat Bisa jadi umum untuk siapa saja Daripada setiap individu muslim Baik itu muslim atau muslimah Tetapi ada beberapa batasan-batasan yang sifatnya adalah khusus Yang datang di dalam syariat Yang sifatnya adalah Hanya kembali kepada para ummahat Para wanita Yang tentunya ini juga berdasarkan Beberapa dasar-dasar yang ada di dalam agama Yang memberikan penjelasan yang sifatnya khusus bagi para wanita Bagi para umahat, akhwat dan seterusnya Baik yang kaitannya dengan hukum-hukum syariat Ada yang sifatnya khusus bagi para wanita Di dalamnya tidak terkait dengan laki-laki atau pria Khusus untuk umahat Sehingga setiap umahat untuk bisa mengedepankan mengutamakan, memprioritaskan hukum-hukum yang terkait dengan mereka bisa untuk lebih maksimal, lebih seutuhnya memahaminya secara kufrehensif karena menjadi tuntutan bagi setiap muslimah untuk bisa lebih memahaminya lebih daripada seorang laki-laki. Karena ini tidak ada toleransinya, tidak ada, tidak ada toleransinya bagi seorang wanita. Khususnya yang berkaitan dengan hukum yang langsung berkaitan dengan wanita wajib fardu ain bagi setiap muslimah untuk bisa memahaminya dengan seutuhnya Contohnya misalnya Yang berkaitan dengan wanita Dan ini sifatnya khusus Dan tidak ada kaitan sedikit pun Dengan yang namanya laki-laki Yang berkaitan dengan hukum darah wanita Hukum darah wanita Wajib bagi setiap muslimah untuk bisa memahami tentang hukum ini secara keseluruhan Dan ini menjadi salah satu kunci Menjadi salah satu pondasi dasar Karena ini menjadi prasyarat Menjadi prasyarat bagi setiap wanita Khususnya yang sudah masuk di dalam masa dewasa untuk memahami hukum ini Sebelum dia lebih jauh Membahas terhadap Hukum-hukum syariat yang lainnya Tidak tepat seorang wanita Dia paham tentang hukum sholat Tapi dia tidak paham Tentang hukum darah Bagi seorang wanita Tidak tepat Sehingga wajib bagi setiap muslimah sebelum dia mengetahui hukum tentang sholat dia harus bisa memahami hukum yang menjadi persyaratan esahnya sholat seorang wanita dia harus wajib untuk mengetahui tentang hukum-hukum yang sifatnya khusus yang kembali kepada wanita yang akan mengantarkan esah tidaknya sholat seseorang yang diawali dengan suci seorang wanita sehingga materi ini termasuk materi yang sangat pokok kami di beberapa kajian di Jakarta punya kajian khusus buat wanita dan kami di dalam membahas hal ini sangat-sangat mendetail dan cukup lama Karena jangan dianggap mudah, Jangan dianggap remeh Jangan dinomersekiankan hukum yang berkaitan dengan hal ini Karena masih banyak sekali Para muslimah, para wanita Yang belum paham dengan seutuhnya Materi, hukum yang berkaitan dengan darah wanita apa intinya? Ketahuilah Salah satu daripada ilmul ghaib Yang Allah terangkan di dalam Al-Quran Adalah sesuatu yang ada di dalam rahim wanita Termasuk yaitu perkara darah Sehingga perkara darah wanita Walaupun yang sifatnya sangat sederhana Dan mungkin dianggap gampang oleh mereka Tidak bisa dipastikan Pasti ada perubahan, ada kondisi-kondisi tertentu yang kadang-kadang berubah, lebih cepat, lebih lambat, lebih sedikit. Ada perubahan warna, ada tanda-tanda baru dan seterusnya dan seterusnya. Tidak bisa dipastikan karena masalah rahim, masalah yang ada dalam rahim termasuk ilmul ghaib. Hanya Allah yang tahu tentang kepastiannya Sehingga bagi kita seorang muslim-muslimah Untuk bisa lebih hati-hati Dan memahaminya Mengantisipasinya Kemudian bisa mempersiapkan bekal yang cukup Agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yang akan mengantarkan kita kepada kesalahan yang cukup panjang ke depannya ketika kita salah dari awal sudah tidak maksimal di dalam bersuci akan berdampak ibadah kita setelahnya juga akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini penting, ini pokok prinsip para ummahat yang perlu setiap dari kita kali diri kita dengan ini yaitu hukum yang pertama yang utama yang berkaitan dengan seorang muslimah dan ini juga masuk di dalam bentuk wasiat Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabhi wasallam kepada setiap muslim yang masuk di dalamnya muslimah untuk mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu Talabul ilmi faridatun Ala kulli muslim Yang masuk di dalamnya muslimah Ketika kembali kepada muslimah Ilmu yang wajib Yang pertama tentunya setelah aqidah Yang berkaitan dengan ibadah Yaitu ilmu yang khusus dengan wanita Adalah yang berkaitan dengan darah wanita Ini wasiat Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa Sehingga para ulama Para ulama us-salaf rahimahumullah Menjelaskan Hukum yang berkaitan dengan wanita Yang sifatnya khusus ini Yang berkaitan dengan darah Ketika menjadi satu tuntutan Wajib bagi setiap muslimah Siapapun mereka Apapun tingkatannya Baik itu sudah berkeluarga Ataupun belum berkeluarga dia itu boleh keluar dari rumah khususnya ketika masih belum berkeluarga. Hanya untuk belajar tentang hukum ini walaupun tidak dapat izin dari orang tuanya. Dia boleh lari keluar untuk mendapatkan ilmu ini. Ada dan tidak sedikit para ulama-ulama ussalam yang menjelaskan. Karena penting ini motivasi. Dorongan sekaligus ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga wasiatnya sifatnya khusus bagi para muslimah yaitu untuk membekali dirinya dengan ilmu khususnya ilmu yang khusus kembali kepada ilmu untuk para wanita. Para ummahat ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wanita tentunya setiap daripada ummahat bisa memahami tentang kodratnya bisa memahami tentang tabiatnya situasi kondisinya karakternya dan yang lainnya karena di dalam agama Bagaimana ayat-ayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang seorang wanita Selain yang berkaitan dengan hukum syariah secara umum Wanita tentunya juga adalah salah satu daripada anugerah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang tua kita yang paling pertama yaitu Adam alaihi salam tidak sempurna di dalam kehidupannya sehingga Allah menciptakan pasangan buatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan atau memberikan pasangan kepada Adam alaihi salam. Walaupun sebagai bentuk anugerah karunia seorang wanita tapi sisi lain yang lebih besar adalah wanita sekaligus sebagai ujian sebagai cobaan sehingga diperintahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyelamatkan, menjaga, melindungi daripada setiap wanita Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al Quranul Karim. Zayin Alinas hubus Shahwa cimnan nisa dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya Zayin Alinas dan yang paling pertama yang menjadi daya tarik yang sangat besar dan kuat kepada semua manusia, khususnya seorang laki-laki adalah wanita. Zulinalin Nas hubus syahwat mina nisa, sehingga selamatkanlah wahai para wanita. Selamatkanlah diri-diri kamu sekalian Jagalah, lindungilah Sampai kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya Anda akan menjadi sasaran Anda akan menjadi sorotan Anda menjadi medan ujian Anda akan menjadi sesuatu yang Direbutkan dari pandangan dan seterusnya Nabi SAW wa alihi wa wa juga menjelaskan Di dalam hadis yang sahih Riwayat Imam Muslim "Qala Rasulullah SAW wa alihi wa wa sallam, Innal mar'ata tukhubil Fi surati syaitan Watudbir Fi surati syaitan Sesungguhnya perempuan itu Menghadap ke muka Dalam bentuk syaitan Dan menghadap ke belakang Dalam bentuk syaitan Hadis riwayat muslim Salah seorang As-salaf Yaitu alimam al-mujahid Murid daripada alimam Abdullah ibn Abbas Ketika perempuan menghadap ke depan yaitu ketika dia datang berjalan Maka syaitan duduk di atas kepalanya Lalu menghiasinya untuk orang yang melihatnya Dan ketika perempuan itu menghadap ke belakang Dia pergi berjalan syaitan duduk di atas bagian belakangnya Lalu ia memperindahnya untuk orang yang melihatnya itu makna daripada hadis yang tadi. Ini tidak bisa dihindarin. Dan ini realita. Bagaimanapun pakaian seorang wanita. Jangankan yang ngablak. Katanya orang Jakarta bilang ngablak. Pakaiannya tidak jelas. Kerudungnya kayak pentolan korek. Pakaiannya. Pakaian belum jadi dipakai Kurang bahan juga dipakai Kadang-kadang juga ada pakaiannya yang model kayak kui lepet Subhanallah Yang tertutup saja Yang tertutup rapi sampai hanya matanya saja yang tampak mustahil Tidak ada mata laki-laki yang akan tersorot atau memandangnya Bayangkan Yang sudah tertutup rapi rapat matanya Subhanallah Masih juga mengundang daripada mata-mata laki-laki Siapapun mereka Subhanallah Karena ini sudah kodrat manusia Sudah menjadi daripada yang namanya fitroh seorang manusia Karena mohon maaf apalagi seperti zaman sekarang Ya Allah yang kami tahu di Jakarta Mudah-mudahan di daerah tidak ada Dan insya Allah khususnya di pekalongan jauh Daripada tipu yang seperti ini Walaupun mereka menggunakan yang namanya hijab syari Menggunakan hijab syari Tapi karena target dan tujuannya Bukan ikhlas syari Karena Allah Akhirnya pakaiannya dipakai untuk tren-trenan Dipakai untuk tren Subhanallah Sehingga mereka tidak punya tujuan Untuk menutup aurat yang tepat dan benar Walaupun secara nampak di luar Hijabnya syar'i Tapi mereka tidak bisa memilih warna Tidak bisa memilih warna Banyak yang hijab syar'i Tapi warnanya pink Innalillah Banyak yang hijab syar'i tertutup dari muk dari kepala sampai ke bawah tapi bahannya mudah membentuk badan menggunakan hijab syar'i tetapi modelnya modelnya mengundang perhatian itu yang namanya apa payet atau apa itu mungkin yang gemerlapan seperti batu-batu permata subhanallah di mana-mana ini dia. Karena salah. Salah di dalam langkah awalnya. Tidak jamin. Tidak jamin yang sudah menggunakan hijab syar'i kemudian yang pertama tidak mengundang perhatian. Tidak jamin yang sudah menggunakan hijab syar'i kemudian dia tidak jatuh kepada hal yang salah, tidak jamin. Karena seorang muslimah, seorang wanita secara umum Sampai kapanpun, dimana saja, bagaimanapun Apapun yang dia pakai Pasti akan masuk di dalam hadis Nabi tadi Ketika dia datang, dia bagaikan syaitan Ketika dia pergi, bagaikan syaitan Karena syaitan selalu menggambarkan kepada yang melihat Seakan-akan wanita adalah sesuatu yang indah, yang bagus, dan seterusnya Subhanallah ini peringatan yang sangat mendasar Bagi setiap muslimah Para ummahat Para akhawat Selamatkan dirimu Jagalah dirimu Lindungilah dirimu Yang pertama tadi Daripada segala macam bentuk pandangan mata Siapapun daripada manusia Khususnya dari mereka-mereka Para kaum laki-laki Para ummahat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Di dalam hadis yang lain Nabi juga memperingatkan. Di dalam hadis yang lain Nabi juga memperingatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Inna dunya hulwatun khadirah wa inna allah Mustakhlifukum fiha Fayanduru kaifa ta'amaloon Fattaku dunya Wattaku nisa Fa inna awwala fitnati bani Israel Kanat finnisa Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau Dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sekalian Khalifah di dunia Lalu Allah mengawasi bagaimana kamu berbuat Maka jagalah dirimu tentang dunia Jagalah dirimu tentang dunia Dan jagalah dirimu tentang wanita Maka sesungguhnya bencana fitnah Yang terjadi di atas muka bumi Khususnya yang juga pernah terjadi bagi bangsa Bani Israel Adalah di dalam hal wanita Ini beberapa dari wasiat dan juga hadis Nabi Yang mengingatkan kepada seorang muslimah, seorang wanita Sehingga ketahuilah Renungkanlah wahai para muslimah Beberapa wasiat-wasiat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena hakikatnya wanita itu harus selalu dinasehatin. Setiap wanita harus selalu dinasehatin, diluruskan agar karakter, tabiatnya, kondisinya bisa benar-benar jejak stabil, lurus. Dan pada akhirnya Seorang wanita Akan menjadi sesuatu yang indah Akan menjadi sesuatu yang indah Bahkan paling indahnya Sesuatu yang ada di dunia Yang dimiliki oleh seorang laki-laki Adalah seorang wanita Tetapi jangan lupa Adalah wanita yang soliha Subhanallah Nabi alaihi. Wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda ad-dunya mata wa khairu mata'id-dunya al maratus as-solihah Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan yang ada di atas muka bumi dan yang juga khususnya dimiliki oleh seorang laki-laki adalah wanita yang solihah Subhanallah Berarti wanita berada pada dua garis yang sangat jelas Yang sangat nampak di depan mereka Apakah dia akan menjadi fitnah yang akan pada akhirnya mencelakakan umat Atau dia akan menjadi hiasan sesuatu yang berharga Yang ada di atas muka bumi dan khususnya yang dimiliki oleh seorang laki-laki Bagi para wanita lah yang bisa menentukan jalur dan jalannya karena terus terang di dalam menasehati yang berkaitan dengan seorang muslimah tidak mudah nasehati seorang wanita tidak mudah berat siapapun wanitanya dari manapun asalnya Setinggi apapun level latar belakang pendidikannya tidak mudah Tidak mudah Perlu kesabaran Perlu ada intensitas Intensif Dan juga perlu ada porsi-porsi Perlu ada menu-menu yang utama Yang diprioritaskan Dan juga melihat situasi, kondisi Serta juga bisa untuk melihat Bagaimana metode yang tepat dan seterusnya Subhanallah Karena wanita adalah makhluk yang luar biasa antik Tetapi dibalik keantikannya Adalah wanita makhluk Sesuatu yang sangat berharga Yang ada di atas muka bumi Ketika wanita tadi itu sudah bisa menyelamatkan Menjaga dan masuk di dalam jalur yang sudah disiapkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi SAW menjelaskan bagaimana pentingnya Untuk selalu menasihati Mewasiatkan bagi seorang yang namanya wanita Sehingga di dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda استوسوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه وإن فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوسوا بالنساء خيرا Berikanlah wasiat kepada wanita tentang kebaikan, tentang agama, tentang yang membawa mereka ke dalam syurga, yang memasukkan mereka menjadi seorang wanita soliha, yang mengantarkan mereka ke depan pintu syurga, yang nantinya akan menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling dicintai bagi seorang muslim atau seorang suami. Nasihatilah mereka. Berilah masyarakat mereka, sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Karena ibunda kita, ibunda kita hawa. Diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk Adam salam, Sehingga dengan sebab awal diciptakannya oleh Allah Ta'ala Dari sisi yang bengkok yang ada pada seorang laki-laki Allah pun juga sudah memberikan panduan tuntunan Kepada siapa saja khususnya kepada seorang laki-laki untuk selalu mengingatkan mereka, mewasiatkan mereka karena kembali kepada dasar pokok awal penciptaan seorang wanita bagaimana panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya dijelaskan bila engkau berusaha meluruskannya dengan paksa engkau bisa mematahkannya namun apabila engkau membiarkannya maka akan bengkok terus karena itu Berwasiatlah kepada wanita Seringlah memberikan wasiat Diingatkan, diluruskan dengan kesabaran Karena kadang-kadang hari ini bisa berubah Besoknya balik lagi Hari ini diingatkan Jangan dilakukan Besoknya lupa Oh maaf lupa Itu kodrat wanita tidak bisa dihindarin sehingga bagi seorang suami dan juga khususnya para wanita yang memahami tentang kodratnya yang memahami tentang kodratnya hendaknya dia harus selalu lapang dada harus selalu siap untuk diingatkan, dinasehati diajak kepada jalan yang diridhoi oleh Allah jalan yang akan mengantarkan dia menjadi seorang wanita sholiha yang akan mengantarkan dia ke depan pintu surga yang nantinya akan tetap bersanding dengan suaminya di dunia dan juga nanti di akhirat dan juga sebagai orang yang akan dijadikan cermin bagi anggota keluarga yang lain khususnya bagi anak-anaknya dan seterusnya inilah seorang wanita selalu diingatkan ini perintah nabi tidak cukup, tidak cukup hanya dengan sekali, dua kali, tiga kali Harus selalu di, diingatkan Walaupun cara mengingatkannya Nabi mengingatkan Rifqan bilqawarir Nabi mengingatkannya kepada para mereka-mereka Yang ingin menasehati, mewasiatkan, mengingatkan kepada yang namanya para wanita hendaknya yaitu dengan cara yang lembut dengan cara yang tepat dengan bahasa yang juga bisa menyentuh mereka dan juga dengan situasi kondisi yang benar-benar tepat jangan lagi sibuk masak lagi sibuk ngurus ini dinasehatin kagak bakal masuk gak bakal denger dia konsentrasi dengan tugasnya Dia akan konsentrasi dengan dengan tugas dan tanggung jawabnya Cari waktu yang tepat Menu yang pas Dan juga pokok-pokok prinsip yang jelas kepada mereka Yang benar-benar akan menjadi manfaat yang besar bagi mereka Seperti diantaranya Wasihat yang perlu dan selalu disampaikan kepada setiap wanita Karena salah satu daripada kriteria wanita soleha Kriteria wanita soleha Kriteria yang mendasar Yang utama minimal Paling tidak ada dua Minimal paling tidak ada dua Yang perlu untuk diketahui oleh setiap muslimah Karena insya Allah Dengan dua kriteria yang mendasar ini Para wanita Akan bisa digolongkan Menjadi wanita-wanita yang soleha insya Allah Wanita-wanita yang soleha insya Allah Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kriteria yang mendasar tentunya setiap dari para ummahat ahwat ingin menjadi seorang wanita yang solihah sebenarnya selain kriteria-kriteria yang lain yang sifatnya adalah prinsip yang kembali kepada masalah agama tapi ada kriteria yang juga cukup mendasar perlu diketahui bagi setiap muslimah Agar dia bisa digolongkan Menjadi seorang wanita yang soliha Nabi mengatakan Ida nadarta ilaiha saratkah Subhanallah Ini kriteria yang pertama Ida nadarta ilaiha Kamu wahai para laki-laki Pengen kenal, pengen tahu Wanita yang soliha Ketika kamu memandang kepadanya Subhanallah Kamu langsung akan benar-benar tertarik sekali Dalam artian ini khususnya Bagi seorang muslimah yang sudah berkeluarga Seorang istri daripada seorang suami Ida nadarta ilaiha saratkah Kalau kamu memandangnya Ya Allah indah sekali Enak sekali dilihatnya Subhanallah. Walaupun sebenarnya wanita tadi itu sudah capek seharian ngurus rumah, ngurus anak-anak, belanja, masak, ngantar anak-anak ke sekolah dan seterusnya. Subhanallah. Ketika suami pulang dari kerjaan, dari tugasnya dan seterusnya, dipandang menyambut suami. Subhanallah. Mukanya berseri, senyum. Bahkan suami datang disambut, dipeluk. Dicium Makanan sudah siap Minuman sudah siap Dan seterusnya Subhanallah Ini kriteria Dan ini tidak mudah Ibu Tidak mudah Subhanallah Karena kadang-kadang Masih banyak Yang Pernah sampai ke kami Informasinya Subhanallah Beberapa para Wanita muslimah Karena dengan alasan tanggung jawab dan yang lainnya Subhanallah Suami datang Dibukain pintu telat Lama ngetok pintunya Subhanallah Yang kedua Udah dibukain pintu Asal dibuka aja dia kabur langsung kemana Bahkan yang lebih parah lagi Kadang-kadang dibukain pintu Subhanallah Mukanya beliput nyambutnya Beliput kayak pakaian kusut Subhanallah Belum lagi yang lebih sering terjadi kepada para ummahat Ketika di rumah Ketika di rumah ketika bersama suami Ketika menyambut kedatangan suami Masya Allah pakaiannya bau tujuh rupa bau keranjang bumbu-bumbu sayuran. Yang atas bau bawang, yang bawa bau ini, yang ini bau ini dan seterusnya. Subhanallah, tujuh rupa. Ketika di rumah sudah pakaiannya tidak rapi, pakaiannya selalu yang dipakai daster kampret. Ketika keluar ketika hadir acara ini dan seterusnya, masya allah pakaiannya luar biasa, disrizkak rapi, disrizkak rapi, diambil bagi yang yang bagus, yang rapian, yang ini, yang ini dan seterusnya, subhanallah, giliran di rumah udah lecek bau tujuh rupa, pakaiannya itu aja udah bolong sana bolong sini, allahu akbar. Ini juga kondisi yang tidak mudah dan ini masih masih ada walaupun insya Allah sudah banyak yang sudah berubah insya mudah-mudahan insya Allah para umat yang hadir pada hari ini pagi hari ini sudah bisa lebih untuk memprioritaskan mana penampilan saya persiapan saya yang harus lebih maksimal dan tepat. Yang harus saya persiapkan dan untuk siapa Ini yang harus bisa untuk lebih memberikan posisi Kondisi yang lebih tepat Yang kedua Yang menjadi kriteria daripada seorang muslimah Umahat yang soleha Wa idha amartaha ata'atka Subhanallah Ketika seorang muslimah tadi Seorang ummah tadi Seorang wanita tadi yang soliha Dibimbing, diarahkan, dinasehatin Masya Allah Dia dengan penuh tunduk Dengan penuh lapang hat, lapang dada Hati dengan menerima Subhanallah Di dalam hatinya dia benar-benar legowo Kemudian dari lisannya keluar ungkapan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Subhanallah. Ini juga tidak mudah juga tidak mudah bagi seorang muslimah untuk bisa masuk di dalam kriteria yang kedua ini. Ketika kamu perintahkan, kamu ajak, kamu bimbing, kamu ingatkan, kamu wasiatkan dia langsung tunduk dan juga bisa mengaplikasikan, menjalankannya walaupun sedikit demi sedikit dan dia sudah tidak kembali lagi kepada hal-hal yang diingatkan sebelumnya tapi kadang-kadang seperti yang kami sampaikan tadi karena menjadi kodrat wanita kadang-kadang seringnya lupa alasannya minta maaf lagi karena kadang-kadang ketika diizinin satu jam baliknya dua jam diijinin ke satu toko pulangnya mampir ke tiga toko ini kodrat seorang wanita ini sudah kembali kepada fitrah seorang wanita sehingga kriteria-kriteria dasar yang ada pada seorang wanita yang soliha itu tidak mudah walaupun hanya sedikit sebenarnya tidak tidak banyak yang pertama tadi apapun kondisinya dimanapun bagaimanapun yang terjadi kepada dirinya selalu dia menampilkan kepada suaminya Ya Allah bermuka seri, senyum Ya Allah yang kedua ketika diperintahkan, diarahkan, diingatkan oleh suaminya Subhanallah dia selalu tunduk patuh menjalankannya Ada yang ketiga Yaitu yang juga di dalam riwayat yang lain yang dijelaskan Ida ghabat angka hafibat Subhanallah Ketika dia berada di rumah Ketika dia berada di rumah jauh daripadamu Dia menjaga kehormatannya Menjaga tanggung jawabnya, tugasnya, kewajibannya Menjaga nama baik keluarga, suami dan seterusnya ini tentunya lebih berat lagi lebih lebih berat tetapi sebenarnya bagi seorang muslimah untuk bisa mendapatkan label seorang muslimah yang salihah dengan tiga kriteria yang tadi insyaallah tidak berat sebenarnya walaupun tantangannya rintangannya cukup besar dan berat tetapi ketika kita bisa menjalaninya subhanallah akan menjadi mudah Karena sesuatu yang sifatnya dijalankan dengan penuh ikhlas Kemudian ada semangat Dan juga selalu berdoa mohon kepada Allah Tidak ada yang susah, tidak ada yang berat Apapun bentuknya Daripada setiap perkara amal yang ada di dalam agama Ketika kita jalankannya dengan penuh ikhlas Semangat istiqomah di dalamnya Kemudian kita doa minta kepada Allah Tidak ada yang berat Ini termasuk wasiat Yang sangat pokok prinsip sebenarnya Yang kembali kepada seorang Seorang muslimah Seorang, seorang wanita Apalagi ketika wasiat ini Bisa benar-benar ditegakkan Dijalankan subhanallah Wanita tadi tidak akan keluar bahkan insya Allah akan masuk Di dalam kriteria daripada wanita-wanita yang soleha Itu pokok intinya karena kembali kepada beberapa wasiat nabi yang lain Yang juga berkaitan dengan wanita Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam wa pernah mengingatkan bahwasanya ada dua kriteria ada dua kriteria di dalam hadis yang lain pun juga nanti akan kami sebutkan ada dua kriteria daripada wanita itu Bisa sampai digolongkan Menjadi wanita golongan ahli neraka Di dalam salah satu hadis sahih Riwayat Imam Muslim Yang pertama Dan hadis ini kami bagi dua Dengan hadis yang lain Yang juga Menjadi hadis Atau wasiat Nabi yang Menjadi sebab Wanita itu Digolongkan menjadi ahli neraka Digolongkan menjadi Menjadi ahli neraka Yang pertama Nisa'un kasiatin Ariyatin Mumilat Ma'ilat La yadkhulnal jannah Wa la yajidna Rihaha wa inna Rihaha Layu jadu mimmasi roti kada wa kada Salah satu daripada golongan wanita yang dikatakan oleh Nabi Yang akan menjadi golongan wanita ahli neraka Para wanita yang berpakaian tetapi dia telanjang Dan berjalan melenggak-lenggok Wanita ini tidak masuk syurga Serta tidak mencium baunya Subhanallah Bukan hanya tidak masuk syurga Diharamkan bagi mereka Baunya syurga Jangan lupa ibu-ibu Diharamkan baunya syurga Apalagi masuk Padahal Baunya syurga Bisa tercium Dari jarak yang cukup jauh Tapi bagi wanita yang punya kriteria seperti ini Subhanallah Dijauhkan Daripada bau syurga Siapa mereka sebenarnya Yang dikatakan di dalam hadis ini Yang Nabi menjelaskan Mengkategorikan Golongan wanita ahli neraka Yaitu adalah kaum wanita Untuk tidak bertabar rujj Makna tabarruj dijelaskan oleh para ulama di dalam makna yang sangat luas Sebagai bentuk kehati-hatian, kewaspadaan Dan juga sebagai bentuk bagaimana agar antisipasi Masuk di dalam golongan yang nantinya akan mengantarkan mereka ke dalam neraka Perlu waspada, perlu hati-hati Karena di dunia belum ada yang namanya peringatan langsung atau bisikan datang kepada mereka atau bahkan mungkin ditampakkan tempat bagi mereka nanti di neraka dan seterusnya belum kelihatan di dunia tapi nanti ketika di akhirat ketika nanti dihadapkan di pengadilan Allah di sanalah baru kita akan melihat tempat yang akan menjadi tempat kita sehingga Berhati-hatilah Karena kematian hanya sekali Kehidupan hanya sekali Amal bisa di dunia Karena di akhirat sudah tidak bisa beramal lagi Karena dunia darul amal Karena akhirat adalah darul hisab Bersiap-siaplah Waspadalah Hati-hati Ingat Apapun yang ada pada diri kita Ketika kita tidak hati-hati akan mengancam kita lebih besar kepada api neraka Bahkan di dalam hadis yang lain Nanti kami akan jelaskan secara khusus Paling banyaknya penduduk neraka adalah wanita Allahu Akbar Dan inilah Nabi langsung melihatnya Ketika beliau mi'raj Allah Ta'ala izinkan kepada beliau untuk melihat dan masuk ke dalam neraka, subhanallah. Beliau kaget. Ternyata penduduk neraka paling banyak adalah wanita. Bagaimana gambaran seorang wanita yang tabarruj? Dengan bentuk tabarruj di sini yaitu sebenarnya menggunakan pakaian. Mereka Menggunakan pakaian seperti yang kami jelaskan tadi Sebagian ulama mengkategori kenta di dalam bentuk antisipasi yang sangat jauh Yang pertama yaitu mereka berpakaian tapi warnanya ngejreng Kata orang Jakarta bilang ngejreng Apa bahasa pekalongan kami gak paham ngejreng Bahasanya nyolok-nyolok banget gitu kan Warnanya apalagi misalnya pink lah merah-merah yang teranglah atau warna-warna lain yang sifatnya akan menjadi sorotan, perhatian dan seterusnya. Yang kedua, mereka berpakaian tapi modelnya modelnya menarik perhatian orang. Batu-batu dipenuhi dengan batu-batu, gambar-gambar atau mungkin juga ada bunga-bunga yang gede-gede di bawah, di atas dan seterusnya Subhanallah. Ini termasuk bentuk daripada kategori tabarruj Yang dijelaskan oleh para ulama Yang perlu diwaspadai dan dihati-hati Karena termasuk juga tabarruj Seperti yang kami jelaskan tadi Yaitu bahan dari pakaian Bahan pakaiannya juga harus hati-hati Jangan yang transparan jangan juga yang sifatnya adalah mudah membentuk badan kena angin sedikit langsung dual biasa naudzubillah membentuk badan seorang wanita kemudian juga khususnya ada bahan-bahan tertentu yang perlu dihindarin yang namanya seperti badan bahan jersey tidak boleh karena ini dipastikan sudah disepakati oleh para ulama Bahan ini akan mengundang, akan mengundang fitnah dari mulai membentuk badan dan juga dengan hal-hal yang lainnya, sehingga kriteria kriteria pakaian bagi wanita yang akan masuk di dalam kategori tabaruj seperti yang tadi berpakaian tapi kategorinya adalah telanjang dengan warna yang tidak tepat dengan model yang tidak tepat dan juga dengan bahan yang tidak tepat dari mulai bahannya yang mudah membentuk transparan dan tidak tebal serta khususnya para muslimah para ummahat jangan sampai bahan atau pakaian atau model yang dipakai oleh para ummahat adalah sebagai bentuk untuk menunjukkan model baru desain baru setiap kajian, setiap hadir majelis ilmu dengan model-model yang baru untuk menunjukkan saya buat ini saya punya jual ini saya pakai pakaian ini dan seterusnya ada sebagian dari ummahat pakaian yang dia pakai langsung sebagai bentuk marketing ini juga perlu, perlu waspada kami sarankan kami juga sarankan banyak kepada para ummahat, silakan pakaian para ummahat untuk pakai model tapi yang tepat. Utamakan syari baru modelnya. Utamakan syariinya baru modelnya. Contohnya misalnya, warnanya tepat, bahannya tepat, kemudian juga modelnya tepat, tetapi setelah berbentuk syar'i atau mendekati kepada pakaian syar'i silahkan boleh ditambah misalnya mau pakai bros segedih tampah taruh di depannya boleh aja silahkan tetapi syar'inya yang dikedepankan jangan desainnya jangan modisnya dulu salah syar'i dulu baru modis yang wajar yang tepat yang tidak sampai mengundang mengundang perhatian Termasuk juga mohon maaf kami ketika men, e, membawa jamaah di dalam pelaksanaan ibadah umroh khususnya buat para ummahat kami sarankan kami sarankan kami ingatkan kepada para ummahat untuk tidak perlu menyiapkan ehram khusus buat ummahat tidak ada. Ihram khusus buat Ummahat tidak ada Karena pakaian seorang muslimah Pakaian seorang muslimah pada dasarnya Pakaian yang sudah menutup aurat sempurna dengan hijab syari Dan itu sudah bisa langsung digunakan untuk ibadah Sudah siap untuk ibadah siap untuk sholat, siap untuk umrah, siap untuk haji sehingga kami selalu mengingatkan menyarankan kepada para ummahat yang akan menjalankan ibadah umrah khususnya yang kami selalu bimbing kami ingatkan kepada para ummahat untuk tetap dengan menggunakan pakaian hijab syari'inya bahkan kami untuk lebih menghindari para ummahat menggunakan yang namanya ehram dengan berwarna putih karena konsekuensinya khawatir, khawatir sekali akan jatuh kepada hal-hal yang tidak nanti tidak pas dan tidak tidak pantas. Kemudian pakaian para ummah tadi juga yang kategorinya adalah tabarruj, yang kategorinya adalah tabarruj Yaitu dengan pakaian tadi yang sifatnya membentuk badan Membentuk? Membentuk badan Karena sesungguhnya di dalam pakaian-pakaian tersebut Jangan lupa, jangan lupa Nabi SAW pernah mengingatkan Di dalam hadis yang sifatnya umum Yang menjadi peringatan secara umum bagi setiap muslim dan muslimah khususnya juga yang kembali kepada muslimah Nabi mengingatkan bahwasanya kamu nanti kamu nanti itu akan terbawa akan terbawa yang namanya arus godaan tipu daya daripada yang namanya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan tidak sedikit daripada umat Muhammad yang terbawa ngikut mereka dari mulai hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar ini juga termasuk salah satu daripada wasiat Nabi walaupun sifatnya umum tapi kadang-kadang para wanita banyak juga yang masih terbawa khususnya di dalam bagaimana mengikuti daripada yang namanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu di dalam pokok inti tiga hal. Di dalam? Di dalam tiga hal, jangan lupa. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja daripada setiap muslim muslimah. Yang pertama yaitu di dalam yang namanya fashion. Pakaian. Dari modelnya, warnanya, kemudian daripada desainnya dan seterusnya, enggak sadar masih banyak wanita muslimah yang katanya sudah berjilbab, sudah menggunakan kerudung, tapi kerudungnya masih di model-model. Ada yang ke model kakak tua, pakai jambul di atas, ada yang model pakai ekor-ekor ke belakang, ada yang pakai dimodelin begini, kemudian juga pakaiannya model ini, model itu. Subhanallah, mereka tidak sadar bahwasanya model-model ini adalah termasuk salah satu daripada bentuk tipu daya Kontaminasi daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam berpakaian Sehingga di dalam vision seorang muslim Muslimah harus waspada Yang kedua di dalam yang namanya fans Di dalam mengidolakan, mengidolakan seseorang setiap muslim dan muslimah juga harus bisa waspada dan hati-hati yang ketiga di dalam yang sifatnya adalah food makanan dan minuman 3 F ini perlu waspada dan hati-hati karena masih banyak orang muslim yang tidak sadar mereka itu terpedaya mereka terbawa, terkontaminasi, kena arus daripada Yahudi dan Nasrani sehingga mereka ikut-ikutan di dalam pakaian, di dalam yang namanya pakanan dan minuman, dan juga di dalam idola orang-orang yang mereka idolakan. Karena pakaian wanita tadi, ketika mereka tidak bisa menjaga pakaiannya, sudah tabarruj dan juga termasuk bentuk tabarruj yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam wa sudah pakaiannya tidak tepat, modelnya tidak tepat. Warnanya, bahannya dan seterusnya termasuk juga di dalam bentuk jalannya. Nabi mengatakan jalannya lenggak-lenggok, rambutnya diikat nongol atau model seperti ikatan di atas kepalanya di belakang mirip seperti punuk unta. Ketika jalan lenggak-lenggok, pakaian, sendalnya, sepatunya tinggi. Subhanallah. Kita jumpain banyak wanita muslimah seperti ini Ini bukan hal yang baru Dan Nabi sudah ingatkan 1400 tahun yang lalu bahwasanya banyak para muslimah Yang kondisinya seperti ini Kondisi muslimah seperti ini Dan ini terjadi banyak di masyarakat Bahkan kadang-kadang kita susah membedakan Mana yang muslimah mana yang non muslimah? Karena pakaiannya saingan. Pakaiannya saingan. Karena seorang muslimah tidak menunjukkan jati dirinya seorang muslimah dengan pakaiannya walaupun nampaknya seperti pakaian tertutup rapi tapi modelnya, cara jalannya, bentuknya dan yang lainnya tidak jauh berbeda dengan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini poin yang pertama yang perlu diwaspadain bagi setiap muslimah untuk bisa menjaga melindungi diri mereka dan juga bagaimana membawa setiap dari muslimah untuk menjadi seorang muslimah yang solihah yang nantinya akan mengantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala golongan yang lain. Golongan yang lain yang juga Nabi ingatkan Yang ini menjadi salah satu keprihatinan Menjadi salah satu keprihatinan Yang Nabi lihat langsung Yang Nabi lihat langsung Ketika beliau melihat Ketika beliau dilihatkan oleh Allah Taala yaitu penduduk neraka. Di dalam salah satu hadis Nabi saw bersabda, paling banyak penduduk neraka adalah para wanita. Karena Nabi jelaskan karena dengan dua sebab. Yang pertama, karena mereka itu adalah wanita-wanita atau mereka yang suka atau punya sifat yang namanya gosip, suka gosip, suka menggadu domba, suka Suka menyebarkan berita-berita atau juga mungkin Suka menjadi salah satu sebab yang mereka akan atau menjerumuskan mereka ke dalam api neraka Karena ulah daripada lisan mereka Daripada lisan mereka Sehingga sebab yang utama atau yang pertama yang menyebabkan para wanita menjadi paling banyak penduduk neraka karena mereka tidak bisa menjaga daripada lisan mereka karena para wanita tidak bisa menjaga daripada daripada lisan-lisan mereka karena memang kebanyakan Wallahu'alam Para wanita, dan ini menjadi sifat yang mungkin mayoritas tapi tidak semuanya tentunya. Ketika berbicara, wanita di dalam catatan para ahli itu lebih banyak, lebih panjang, lebih luas. 20 ribu kosa daripada laki-laki. Kadang-kadang lebih cepat wanita ngomongnya Lebih pandai wanita ngomongnya Lebih bisa seorang wanita di dalam berbicara Walaupun kelihatannya wanita itu diam-diam Wanita pendiam tapi ketika berbicara Masya Allah keluar aslinya Itu sudah kodratnya wanita dan ini catatan penelitian Bukan fiktif, bukan istilahnya omong kosong Subhanallah, sesuai dengan kodrat wanita, sehingga Allah Taala mengingatkan kepada para wanita jangan sampai lisannya menjadi sebab utama menjurumuskan mereka ke dalam api neraka, walaupun Nabi sudah mengingatkan, Nabi Nabi mengingatkan kepada mereka bahwasanya paling banyak nyawa wanita di neraka karena sebab ulah daripada lisan mereka sehingga mereka harus hati-hati, mereka waspada, mereka harus bisa melindungi diri mereka khususnya dari lisan-lisan mereka agar tidak sampai keluar dan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Karena lisan, karena lisan ya Allah. Dijelaskan termasuk anggota tubuh yang paling kecil sebenarnya dan paling ringan Tapi paling mudah dan paling berat ancamannya Dan tidak sedikit daripada umat Muhammad baik laki perempuan Khususnya para wanita menjerumuskan mereka ke dalam api neraka karena ulah daripada lisannya Orang kalau cuman kesandung, kesandung kakinya jarang dia jatuh bahkan juga sampai mati celaka tapi tidak sedikit seorang wanita atau seorang muslim gara-gara kesandung lisannya dia itu bawa malah petaka bahkan sampai membawa kepada kematian karena kesandung lisannya sehingga perlu setiap para ummat akhwat para wanita untuk waspada hati-hati terhadap menjaga melindungi daripada dirinya khususnya lisannya yang kedua ini yang kedua yang juga banyak terjadi kepada para wanita dan ini sifatnya khusus ini menjadi karakter yang sangat prinsip pokok hanya dimiliki oleh wanita lebih banyak terjadi kepada kepada wanita Nabi mengatakan sebab yang kedua yang banyak mengantarkan menjerumuskan menjebloskan mereka para wanita ke dalam api neraka liannahunna yakfurnal ashir karena para wanita mereka lupa dan lalai bahkan menghilangkan mengingkari daripada kebaikan suaminya ya Allah ini benar-benar terbukti Dan insya Allah Mudah-mudahan para wanita yang sadar Yang ngeh Mereka pun juga Pernah melakukan hal ini Yaitu melupakan mengingkari kebaikan suami Karena sebab kesalahan sekali Karena baru hanya sekedar Dengan telat pulang saja Subhanallah sudah keluar segala macam ungkapan-ungkapan yang seakan-akan Tidak pernah ada baiknya dari seorang suami Pernah jatuh sekali kesalahan seorang suami Karena seorang suami bukan malaikat Hamba Allah yang bisa jatuh kepada kesalahan Seorang Bani Adam yang pasti jatuh kepada kesalahan dan dosa Tapi subhanallah seorang istri yang memang punya karakter sifat yaitu melupakan kebaikan suami habis babak belur itu seorang suami tertutup, hilang, sirna, hangus semua kebaikannya bahkan pernah ada salah seorang yang menceritakan ketika dia jatuh kepada kesalahan seorang suami jatuh kepada kesalahan langsung diberi gelar oleh istrinya dia mengatakan bahwasanya Bang, gua kagak pernah dapat kebaikan dari lu selama ini Subhanallah padahal anaknya sepuluh Ya Allah kagak pernah enak enggak pernah ada baiknya katanya tuh anak sepuluh dapatnya gimana caranya sampai dilupakan kebaikan suami padahal anaknya bererot katanya orang Betawi bilang anaknya anaknya bererot 10 sampai dilupakan dia gak pernah mendapatkan yang namanya enak dalam kehidupan dan juga baik atau kebaikan di dalam kehidupan subhanallah hanya dengan gara-gara sekali salah atau jatuh khilaf kepada kesalahan seorang suami sehingga pada setiap muslimah, setiap wanita untuk bisa waspada untuk hati-hati, untuk bisa benar-benar melindungi, menjaga dirinya mewaspadai, karena tadi kriteria seorang wanita soliha sebenarnya mudah sekali didapat dan jangan sampai tergolong daripada wanita-wanita yang digolongkan menjadi penduduk ahli neraka dengan perkara-perkara yang sebenarnya mudah dan bisa dihindari karena pada hakikatnya seorang muslimah untuk menuju ke surga jalannya pun sangat mudah. Wanita menuju ke surga, subhanallah, sangat mudah sekali. Wanita menuju ke surga sangat mudah. Sebagaimana mereka melindungi diri mereka Masuk ke dalam neraka itu pun mudah bisa dicari dan juga apalagi sampai menjadi seorang wanita yang salihah bisa dicari dan bisa didapat. Apalagi jalan bagi seorang wanita menuju ke surga, khususnya yang sudah berkeluarga, seorang istri menuju ke surga, surga ada di depan pintu gerbang mereka. Surga ada di depan mata mereka karena surganya seorang wanita adalah suaminya Nabi SAW bersabda Suami adalah syurga Adalah pintu syurga Bagi seorang wanita Subhanallah Di dalam salah satu hadis sahih Nabi SAW menjelaskan Bahawasanya penyebab seorang wanita masuk surga dan ini sangat mudah didapat khususnya yang sudah berkeluarga ada di depan mata mereka bersama mereka yaitu melalui pintu suaminya melalui suaminya adalah sebagai pintu surga yang akan mengantarkan seorang muslimah seorang istri yang soliha masuk ke dalam syurga Allah subhanahuwata'ala dengan kriteria yang Nabi katakan kepada seorang istri, seorang muslimah yang soliha yang akan mengantarkan mereka ke dalam syurga melalui pintu yaitu suaminya Nabi bersabda salallahu alaihi wa alihi wa Ida salatil mar'atu khamsaha Wasamat syahraha Wa ahsanat farjaha Wa ata'at ba'laha Dakhalat min ayyi abwabil jannati Syaat Jika wanita melaksanakan solat lima waktu Puasa bulan Ramadan Menjaga daripada Kehormatannya dan taat kepada suaminya Ia akan masuk syurga Dari pintu mana saja yang dia suka Subhanallah. Suami adalah pintu syurga bagi seorang istri Walaupun juga sebaliknya Bisa jadi neraka bagi seorang istri Sehingga para wanita, para muslimah, para ummahat Yang tentunya insya Allah setiap yang hadir pada kajian hari ini Mudah-mudahan semuanya digolongkan menjadi para ummahat Para akhawat yang sholihat Para istri yang sholihat Yang nantinya semuanya akan menjadi penduduk ahli syurga dengan keran dengan perantara dengan kriteria dengan sebab-sebab yang mereka miliki semua yang belum berkeluarga adalah seorang akhawat yang soliha yang akan mengantarkan mereka ke dalam syurga Allah yang sudah berkeluarga akan menjadi para istri-istri yang solihat yang akan mengantarkan mereka ke dalam syurga Allah melalui suami-suami mereka karena hakikatnya seorang muslimah memiliki banyak keistimewaan. Seorang muslimah memiliki banyak keistimewaan sebenarnya karena pada hakikatnya seorang muslimah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan yang sangat banyak bahkan keistimewaan-keistimewaan ini Allah Ta'ala unggulkan bagi seorang laki-laki Allah unggulkan berbeda lebih utama daripada seorang laki-laki pada dasarnya sebenarnya walaupun seorang muslimah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang banyak mereka adalah menjadi fitnah menjadi paling banyak penduduk neraka tapi jangan lupa keistimewaan yang Allah berikan di dalam agama terhadap para Muslima sangat banyak sekali diantaranya para keist atau beberapa keistimewaan keistimewaan yang ada pada seorang Muslima seorang wanita dijelaskan oleh para ulama yang pertama ini perlu dicatat dan nanti kalau memang diperlukan mudah-mudahan nanti bisa dikopi dan juga bisa disebarkan Melalui panitia insya Allah Dan ini penting diketahui Menjadi satu bentuk motivasi Kepada setiap muslimah Agar anugerah keistimewaan ini Bisa benar-benar dijaga Bisa benar-benar diraih Bisa agar lebih maksimal Mendapatkan keistimewaan ini Dan pada akhirnya Akan bisa benar-benar Mengantarkan setiap muslimah ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, ada tidak kurang sekitar hampir 15 keistimewaan seorang wanita. Yang pertama, doa wanita itu lebih makbul daripada lelaki, karena sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada laki-laki. Ketika ditanya kepada Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam wa akan hal tersebut. Jawab baginda, ibu lebih menyayang daripada bapa dan orang yang penyayang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahuwataala. Sehingga lebih banyak seorang anak untuk minta doanya kepada kepada ibu. Wahai para ummahat, para wanita, jangan kecil hati. Doa anda lebih dikabulkan oleh Allah daripada seorang ayah dan juga seorang laki-laki Kemudian termasuk juga keutamaan daripada seorang wanita Barang siapa yang mengembirakan anak perempuannya Darjatnya seumpama orang yang senantiasa menangis karena takutkan Allah dan orang yang takutkan Allah akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. Wanita yang berikutnya wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal yaitu wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya apalagi mereka adalah yang mengasuh daripada anak-anaknya. Bahkan di dalam salah satu hadis sahih Nabi SAW wa wa wa dengan jelas dengan tegas Memberikan kedudukan seorang wanita yaitu khususnya ibu Lebih unggul tiga kali lipat daripada seorang laki-laki seorang Di dalam salah satu hadis yang sebenarnya hadis ini mungkin diartikan tidak tepat Sebenarnya yang tepat adalah Surga itu berada di antara dua daripada kaki wanita bukan di bawah telapak kakinya itu yang lebih tepat di dalam hadis sahih sahih muslim menunjukkan bagaimana wanita memiliki keistimewaan yang berbeda dengan dengan laki-laki kemudian keistimewaan yang lain apabila memanggil akan dirimu dua orang ibu Yaitu memanggil dirimu dua orang Ibu bapakmu maka jawablah panggilan ibumu terlebih dahulu Ini termasuk juga bentuk keutamaan daripada seorang Seorang wanita yang berbeda dengan laki-laki Yang keistimewaannya keutamaannya berbeda dengan laki-laki dengan Aisyah berkata Aku bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suaminya Siapa pula berhak terhadap laki-laki? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibunya Kemudian seperti yang tadi keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang wanita Perempuan apabila sholat lima waktu puasa Ramadan, kemudian memelihara kehormatannya taat kepada suaminya, masuk surga dari mana pintu saja yang dia kehendaki kemudian tiga perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama ada beberapa yang juga menjelaskan bahwasanya apabila seorang Perempuan melahirkan anak keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya. Subhanallah. Ini beberapa daripada keutamaan keistimewaan yang ada pada pada seorang wanita dan banyak lagi tentunya keistimewaan-keistimewaan yang lain yang ada pada seorang seorang wanita selain juga tadi wanita yang salihah wanita yang soliha adalah sebaik-baik perhiasan sebaik-baik sesuatu yang berharga yang ada di atas muka bumi dan mudah-mudahan Allah subhanahuwata'ala menjadikan kita semua para ummahat, para akhawat dan juga daripada istri-istri kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soliha dan semuanya adalah menjadi para istri-istri yang soliha insyaallah Baik ada waktu mungkin beberapa menit ke depan untuk bisa diskusi ada yang perlu dipertanyakan baik mungkin bisa langsung melalui Mek atau mungkin juga melalui e, pertanyaan ditulis faletafadol silahkan Baik ada pertanyaan yang kaitannya dengan hukum fikih sebenarnya berapa jarak safar sholat yang boleh dijama Sebenarnya Allah waalaikum. Mudah-mudahan penanya diberikan hidayah dan taufik oleh Allah subhanahu wa taala dan juga buat kita semuanya di dalam sholat jama' yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dasar-dasar yang ada di dalam sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agak lebih ringan, agak lebih ada toleransi berbeda dengan salat qasar. Salat jama' berbeda dengan salat salat qasar. Karena salat jama' tentunya tidak kadang-kadang ada situasi kondisi yang tidak harus melihat jarak. Salat jama' tidak harus melihat jarak. Ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang kita bisa menjalankan dengan jama' dengan catatan jama' sini tanpa mengurangi jumlah roka'at sholat yang empat roka'at tetap dengan empat roka'at contohnya ada seseorang dalam keadaan sakit sakit ada gangguan tertentu misalnya mungkin karena panas yang tinggi atau mungkin gangguan tertentu yang tidak bisa menahan uduk Atau mungkin juga uh, tidak bisa menahan yang namanya uh, mudah uh, jatuh kepada yang namanya hadis-hadas kecil dan yang lainnya Atau mungkin juga kondisi-kondisi yang lainnya Untuk jama' di sini dibolehkan Dalam kondisi yang lebih tolerans, ringan dan lebih mudah daripada korsor jamak dibolehkan atau seperti misalnya kayak di Jakarta yang hampir setiap hari dimana-mana macet makan waktu yang cukup panjang sehingga ketika kita terjebak ketika kita masuk di dalam kemacetan Subhanallah kadang-kadang kita terlewatkan waktu sholat boleh saja kita menjamak daripada waktu sholat yang datang digabung dengan sholat yang berikutnya sehingga untuk jama' tidak ada jarak tempuh tertentu melihat situasi kondisi apalagi ketika di dalam yang sifatnya sudah safar sudah di dalam kategori safar gitu kan misalnya sudah menempuh jarak yang cukup jauh dan kita mempersiapkan bekal sebagai seorang musafir Karena di dalam safar yang kami ketahui Wallahu'alam tidak ada jarak tempuh khusus Tidak ada batas ukuran tertentu Walaupun ada sebagian ulama dan ini yang lebih banyak digunakan Yaitu di atas 80 km Bagi seseorang yang sudah menempuh jarak ini Itu sudah bisa jamak, sudah bisa kosor apalagi jamak walaupun pada dasarnya tidak ada jarak tertentu ketika dia itu melakukan perjalanan yang mana jalan tadi itu sudah dia itu mempersiapkan bekal dan segala sesuatunya untuk persiapan safar walaupun jarak tempuhnya tidak sampai kepada jarak tertentu dia itu sudah bisa kosor apalagi jamaah dengan catatan selama dia itu masih di dalam perjalanan atau masih di safar, tapi ketika sudah kembali ke tempatnya, ke kampung halamannya, sudah tidak boleh lagi dengan kotor, termasuk juga jamak. Allah alam. <tuh> Assalamualaikum, wassalam. Jika seorang istri terpaksa harus bekerja, Pekerjaan seperti apa yang aman, baik agama sangat bijaksana Agama sangat bijaksana dan juga memberikan beberapa kesempatan Waktu dan tempat untuk bekerja, untuk beraktivitas seorang muslimah cukup banyak dengan catatan atau dengan kriteria yang tentunya yang pertama adalah Sesuai dengan kodratnya perempuan pekerjaannya Tapi kalau seperti narik becak misalnya ya tidak pas buat perempuan Atau mungkin pekerjaan yang lain Yang memang lebih pantas lebih layak kepada laki-laki dikerjakan oleh perempuan Juga tidak tepat tapi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya misalnya rumahan di rumah atau kumpul dengan para wanita atau misalnya ngajar di sekolah buat ngajar di TK untuk anak-anak atau ngajar anak SD dan juga dengan batasan-batasan tertentu atau ngajar juga di tempat-tempat yang sifatnya juga sesuai dengan pekerjaan seorang wanita dan juga yang diajarkan ada batasan-batasan tertentu apapun bentuk kerjaan selama juga pantas dan layak bagi seorang wanita seorang muslima boleh-boleh saja tapi ketika kerjaan tadi gabung dengan laki-laki terbuka apalagi menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang sudah keluar dari pakaian syariat tentunya ini sudah tidak dibenarkan sudah tidak? sudah tidak dibenarkan di dalam? di dalam agama karena pada dasarnya pada dasarnya para wanita lebih berharga, lebih terhormat, dan juga dipastikan akan lebih menjaga daripada setatasnya melindungi dirinya, dan juga akan lebih banyak mengantarkan seorang wanita menjadi wanita yang solihah, wakarna fi buyutikunna hendaklah berdiam di rumahmu melakukan aktivitas di rumahmu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seorang ibu seorang ribu kumah rumah tangga itu adalah lebih tepat lebih utama lebih berharga dan lebih akan banyak menjadi sebab-sebab mengantarkan seorang ibu seorang muslimah ke dalam surga Allah Subhanahuwataala baik. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum cukup kami waktunya untuk dijawab dan mudah-mudahan nanti kami akan jawab melalui via SMS mudah-mudahan atau WhatsApp mudah-mudahan nanti jawabannya bisa dimasukkan di grup insya Allah mudah-mudahan nanti jawabannya bisa dimasukkan di grup wanita, muslimah, kajian, masjid, imam as-syafi'i insya Allah mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan kami doakan mudah-mudahan dari kami pribadi keluarga kami dan juga para ummahat para akhwat sekalian yang semua yang hadir kajian pada pagi hari ini semuanya Allah subhanahu wa taala jadikan seorang muslimah yang solihah akhwat yang solihah istri-istri yang solihah anak-anak yang soleh dan solihah dan mudah-mudahan semuanya pada akhirnya nanti akan mengantarkan kita semua menjadi ahli syurga Allah subhanahuwata'ala dan mudah-mudahan Allah subhanahuwata'ala mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita kekurangan kita, kekhilafan kita dan menjadikan kita seorang muslimah yang sholiha, yang mendekati daripada tuntunan Allah dan Rasulnya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah taala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu wa ala Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.